Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Sabtu 16 April 2016 dibacakan Ardiansyah Sudah tiga bulan jembatan Singkohor Kota Baharu dibiarkan ambruk Kementerian Pariwisata laksanakan gerakan sadar wisata di Sabang Dua warga sebuah salam diringkus polisi karena terlibat narkoba Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum di Newsroom Seram BFM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 Sudarlun sudah tiga bulan sejak disapu banjir bandang, jembatan utama penghubung kecamatan Singkohor dengan Kota Baharu Aceh Singkil dibiarkan ambruk. Hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Padahal jembatan itu satu-satunya penghubung dua kecamatan penghasil kelapa sawit tersebut. Akibat jembatan Singkohor Kota Baharu ambruk, satu-satunya alternatif melintasi sungai selebar 50 meter harus melalui jembatan darurat yang dibangun menggunakan kayu. Namun jembatan yang dibangun di bawah jembatan utama yang ambruk hanya bisa dilewati kendaraan kecil. Sementara truk pengangkut kelapa sawit tidak bisa melintas. Karena tidak bisa dilintasi kendaraan besar membuat petani kesulitan mengangkut kelapa sawit dari kebun menuju pabrik. Warga berharap jembatan utama Singkohor Kota Baharu yang ambruk itu untuk segera diperbaiki. Sebab jembatan itu merupakan urat nadi perekonomian warga di dua kecamatan penghasil sawit tersebut. Jembatan itu rusak saat banjir bandang menerjang Singkohor 31 Januari lalu sebelum jembatan ambruk dan memakan korban nyawa ketika seorang perempuan nekat menyeberang di saat banjir. Sederlun Kementerian Pariwisata RI bekerjasama dengan disebut Parsabang melaksanakan gerakan sadar wisata dan aksi Sabta Pesora di Sabang Sabtu pagi. Kegiatan yang dipusatkan di Taman Sabang Fair Gampung Kota Barat Kecamatan Sukakarya dibuka Sekdaku Sabang Sofyan Adam. Sekdaku Sabang Sofyan Adam mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan gerakan sadar wisata dan aksi Sapta Pesona yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata RI. Kegiatan sadar wisata ini merupakan salah satu langkah untuk mendorong percepatan pembangunan di sektor pariwisata. Ia juga menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan gerakan sadar wisata dan Sapta Pesona di Kota Sabang sehingga dengan kegiatan bersih-bersih akan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Sabang yang telah ditetapkan sebagai kawasan destinasi wisata internasional. Sedarlun 2 warga Subulsalam diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Singkil di lokasi berbeda karena terlibat kasus narkoba. Kedua tersangka berinisial S alias APENG 25 tahun warga Desa Subulsalam Barat dan AF 21 tahun berdomisili di belakang asrama polisi simpang kiri. Kasatres narkoba Aceh Singkil, Ibtu Ekorendi Oktama, mengatakan awalnya polisi menangkap S alias Apeng di kawasan Subur Salam Selatan. Polisi menyita barang bukti satu bungkus plastik besar sabu-sabu seberat 3,48 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata ada pelaku lain yang terlibat. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap tersangka berinisial AF di rumahnya. Dari tersangka AF juga turut disita dua bungkus sabu seberat 0,54 gram. Sehingga total barang bukti sabu yang disita dari kedua tersangka 4,02 gram. Ibtu Eko menambahkan penangkapan kedua pengedar sabu ini tanpa perlawanan. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolres Aceh Singkil guna penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Jadun Bupati Aceh Tengah Nasarudin menyambangi kota Atlanta Amerika Serikat untuk menghadiri pameran kopi dunia yang diselenggarakan oleh Specialty Coffee Association of America, SGEA. Expo kopi dilaksanakan selama 4 hari yang dimulai sejak Kamis lalu dan berakhir minggu besok. Bupati turut memboyong 12 eksportir kopi Arabica Gayo saat menghadiri pameran kopi dunia. Selama berada di ibukota negara bagian Georgia itu, para pengusaha yang dipimpin Bupati Nasarudin mengikuti pameran dan temu bisnis. Menurut Nasarudin, pameran itu harus diikuti karena Amerika Serikat merupakan importir terbesar kopi Arabica Gayo, bahkan mendistribusikan ke pasar seluruh dunia. Pihaknya akan terus mendukung dengan memfasilitasi para eksportir kopi Gayo untuk membuka pasar langsung ke negara lain di luar Amerika Serikat seperti Uni Eropa yang menjadi pasar potensial Bupati Aceh Tengah menambahkan warga Amerika Serikat sangat senang dengan kopi gayo karena kualitas rasa dan aroma serta didukung dengan letak geografis Anda sedang mendengarkan berita utama Serang, Serang di F Sudarlun masyarakat kota subursala menyoroti kondisi jalan nasional yang dibiarkan rusak hingga bertahun-tahun. Adalah kondisi ini cukup membahayakan pengendara jalan. Jalan nasional yang rusak itu berada di kawasan Desa Raja, Kecamatan Penanggalan, Subuh Salam. Pantauan di lapangan ada sepanjang 500-an meter badan jalan nasional yang menghubungkan Aceh Sumatera Utara kondisinya rusak berat, tepatnya di kawasan Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan Subuh Salam. Kerusakan telah lebih setahun namun tidak kunjung diperbaiki. Padahal lokasi itu kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini diperparah oleh patahan aspal sehingga membuat kendaraan berbodi kecil rawan tersangkut. Sejumlah warga dan pengendara mengaku telah beberapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas, seperti truk pengangkut barang dan sembako serta sepeda motor. Warga berharap pihak berwenang segera melakukan perbaikan. Sudarlun bocah perempuan bernama Dea Mauliza, 5 tahun, warga Gampung Berawang Dewal, Kecamatan Jagong Jeget, Aceh Tengah, yang dilaporkan hanyut di Sungai Kerawang Kunyit Rabu lalu hingga saat ini belum juga ditemukan. Proses pencarian telah dilakukan selama empat hari, namun belum ada titik terang. Camat Jagung Jeget Fauzan mengatakan proses pencarian bocah DEA melibatkan sejumlah pihak, diantaranya BPBD, Basarnas, Tagana, Polisi serta warga. Namun proses pencarian yang berlangsung selama empat hari berturut-turut belum membuahkan hasil. Walau demikian tim masih berada di lokasi melanjutkan pencarian Dea Mauliza. Proses pencarian mengalami sedikit kendala karena air sungai keruh dan deras. Fauzan mengatakan hilangnya Dea Mauliza Rabu lalu berawal ketika korban bersama abang dan temannya bermain di pinggir sungai. Bocah itu sempat ditinggalkan sendirian sementara teman-teman dan abangnya mandi di sungai. Ketika itu korban sempat menangis minta diantar pulang. Namun saat abang dan temannya kembali ke lokasi, Sang Bocah telah hilang. Darulun sebanyak 50 unit rumah permanen bantuan pemerintah pusat untuk nelayan pidijaya yang rampung dibangun akhir 2015 di Gampung Cot Lireng, Kecamatan Teringgading, hingga kini belum ditempati. Kini kompleks ini terkesan terlantar dan ditumbuhi semak belukar. 50 unit proyek rumah nelayan lengkap dengan sarana jalan tersebut menghabiskan anggaran APBN 5,3 miliar rupiah. Proyek ini rampung dikerjakan akhir tahun lalu oleh rekanan PT. Mulia Prima Persada. Bantuan rumah itu diprioritaskan kepada nelayan yang tersebar di semua kecamatan di Piri Beberapa nelayan Teringading Merdu dan merah dua mengatakan beberapa waktu lalu petugas sudah pernah ke lapangan, mendata calon penerima rumah bantuan dimaksud. Namun nelayan mengaku tidak tahu kapan rumah itu diserahkan kepada yang berhak menerima. Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan Pilih Kamaluddin mengatakan, kompleks rumah bantuan nelayan belum ditempati karena penerimanya masih dalam verifikasi oleh tim yang dibentuk Pemkap. Pasalnya pendaftar rumah bantuan mencapai 150 orang, sementara rumah yang ada hanya 50 unit. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permay sekian berita malam edisi Sabtu 16 April 2016. Berita pagi Serambi FBN bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifn.com. WordPress meter@serambifn.com.